Assalamualaikum sederlun, berita malam medisi. Hari ini Jumat 21 September 2018, dibacakan Ardiansyah. Ribuan honorer Abdiya kecewa, tak ada kesempatan ikut seleksi CPNS. 142 jama haji asal bener meriah tiba di kampung halaman. Karyawan XPT semadam cari sumbangan untuk kebutuhan hidup. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah rangkum tim Newsroom Seram BFM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksuma dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Garlun ribuan tenaga honor daerah yang mengabdi di jajaran Pemkap Aceh Baradaya kecewa karena tidak ada kesempatan atau peluang mengikuti seleksi CPNS 2018 karena Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak memberikan kuota formasi penerimaan CPNS untuk abdiah tahun ini. Keterangan yang diperoles jumlah honor di lingkungan Pemkap Abdia mencapai 1.900 orang Sebagian besar di antara mereka adalah lulusan S1 dan D3, selebihnya tamatan SLTA. Sebelum kebijakan rasionalisasi atau pengurangan jumlah tenaga honor, jumlah honorer Pemkap setempat membengkak 3.500 orang. Mereka telah menunggu bertahun-tahun untuk mencoba peruntungan menjadi CPNS bila pemerintah membuka formasi penerimaan. Tapi ketika daerah lain mendapat kuota formasi CPNS, Kabupaten Abdiah justru tidak mendapat kuota CPNS 2018. Karena itu mereka sangat sedih dan kecewa, bahkan mereka tidak mendapat kesempatan lagi menjadi tenaga honorer setelah kebijakan rasionalisasi. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Abdiah, Cudhas Nur memastikan bahwa Pemkap Abdiah tidak mendapat kuota formasi CPNS 2018 dari Kemenpan RB. Penyebabnya kebutuhan CPNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja tidak diusulkan pemerintah sebelumnya. Jarlun sebanyak 142 jamaah haji Kabupaten Bener Meria yang tergabung dalam kloter 6 Embarkasi Aceh tiba di Kampung Halaman Kamis kemarin setelah 40 hari berada di Tanah Suci untuk menjalankan ibadah haji. Para jamaah haji asal Bener Meriah tiba ke kabupaten yang berada di bawah kaki Gunung Burnitilang itu sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan lima unit bus setelah bertolak dari Kota Banda Aceh. Kepulangan mereka disambut unsur Forkopimda di halaman Masjid Agung Babul Salam Simpang 3 Redelong. Penyambutan jamaah haji berlangsung dalam suasana haru. Ketua pelaksana PLH Bupati Bener Meriah Dr. Andes Ismari Siska mengatakan jamaah haji yang berasal dari Bener Meriah sebanyak 143 orang. Namun ada satu orang jamaah telah wafat di Tanah Suci yang berasal dari kampung uning sejuk bernama Almarhumah Halimah. Sehingga jamaah haji yang kembali ke kampung halaman tersisa 142 orang. Sebelumnya jamaah haji Kabupaten Bener Meriah masuk kembali. Keloter 6 memberkasi Aceh tergabung bersama jamaah haji dari Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Tenggara, serta Kota Banda Aceh, dengan total keseluruhan jamaah 387 orang. Dari puluhan karyawan XPT Semadam yang dipecat perusahaan, kini mulai mencari sumbangan di jalan raya untuk kebutuhan bertahan hidup. Mereka yang sudah 15 hari lebih nginap di gedung dewan mencari sumbangan dari pengguna jalan, Tepatnya di depan kantor wakil rakyat DPRK Aceh Tamiang Sebelumnya sebanyak 68 eks karyawan PT Semada mendatangi gedung Dewan Guna meminta bantuan Dewan agar mereka bisa kembali diterima menjadi karyawan di perusahaan itu Bahkan mereka juga sudah 15 hari lebih menginap di gedung Dewan Meski harus berpindah tempat nginap di parkir kantor bupati Mereka berjanji akan terus menginap di dua gedung sampai diterima kembali bekerja di PT Semadam Menurut mereka, pemecatan massal karyawan oleh PT Semadam tidak sah. Untuk bertahan hidup, karyawan eks Semadam ini terpaksa mencari sumbangan dari pengguna jalan. Sejak Jumat pagi, mereka mulai mengutip sumbangan dari pengguna jalan dua jalur di depan kantor wakil rakyat itu. Salah seorang eks karyawan korban pemecatan, Anto, 36 tahun, mengatakan pihaknya terpaksa mengutip bantuan untuk biaya kebutuhan makan saat menginap di gedung Dewan dan kantor Bupati Aceh Tamiang. Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap PT Semadam yang telah memecat mereka. Mereka meminta Dewan dan Bupati memperjuangkan tuntutan 68 karyawan agar kembali diterima bekerja di perusahaan tersebut. Sudah sebanyak 1.171 peserta pramuka dari berbagai kugus DPD mengikuti perkemahan berkarakter atau P2BK yang pertama. Perkemahan berkarakter ini dipusatkan di bumi Perkemahan Lupu, Kuari, Kecamatan Gempang, berlangsung 20 hingga 23 September. Ketua Panitia Pelaksana Yusuardi mengatakan pelaksanaan perkemahan tahap 1 tahun ini dilaksanakan 3 hari. Para peserta terdiri dari gugus depan tingkat penggalang sebanyak 584 orang, selebihnya peserta gugus depan tingkat penegak sebanyak 587 orang. Iswardi menjelaskan rangkaian kegiatan perkemahan tersebut nantinya turut dirangkai dengan kegiatan bakti sosial, ketangkasan, kemandirian serta kegiatan kepramukaan lainnya. Perkemahan PD berkarakter yang pertama ini tetap menjadi agenda tahunan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Jarlun Pemkap Aceh Barat Daya menyediakan tiga unit bus untuk menjemput kepulangan Jamah Haji asal kabupaten itu di Asrama Haji, Banda Aceh. Jamah Haji Abdia tergabung dalam kloter 9 BTJ Aceh, dijarwalkan mendarat di Bandara Internasional simblang Bintang Aceh Besar minggu besok pada dini hari. Kabupaten Kesera dan Ekonomi Sekdakab Abdiah Kairuman mengatakan tiga unit bus berbadan lebar dari perusahaan Harapan Indah telah disewa Pemkap sebagai Angkutan untuk membawa pulang 85 jemaah haji asal Abdia. Informasi diperoleh jemaah haji Abdia tergabung kloter 9 BTJ Aceh pulang ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi Sabtu besok pukul 12.20 waktu Arab Saudi atau pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Pesawat yang membawa pulang sekitar 384 jam haji itu dijaruhalkan mendarat di Bandara Internasional Simblang Bintang Aceh Besar Minggu dini hari 23 September 2018 atau pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Sejumlah bangunan liar kini mulai menjamur di seputaran kota Biren tidak terkecuali di atas saluran pembuangan dan irigasi. Bangunan liar itu umumnya berbentuk kios berkonstruksi papan dan dibangun di dinding gudang semen milik salah satu pengusaha yang berada di lintas Jalan Banda Aceh Medan, Desa Menasablang, Kecamatan Kota Juang Biren. Pantauan di lapangan, bangunan atau deretan kios itu sudah pada tahap pemasangan kerangka yang ditempelkan pada dinding tembok pagar gudang semen milik pengusaha Biren H. Jamaludin. Kehadiran kios-kios ini tampak kumu dan mengganggu arus lalu lintas di jalan nasional tersebut. Pasalnya kios-kios itu juga dibangun di atas saluran pembuang di sisi jalan nasional. Warga setempat menilai sangat tidak layak kios-kios ini dibangun di atas saluran pembuang dan berada di pinggir jalan nasional yang setiap saat ramai pelintas dari arah Medan ke Banda Aceh atau sebaliknya. Kios-kios yang dijadikan tempat usaha itu hanya 1 meter dari Birem Jalan. Jika pembangunan kios ini terus dibiarkan, maka saat musim hujan, kawasan tersebut akan banjir karena saluran pembuang sudah tertutup. Warga berharap PMK Biren segera menertibkan bangunan liar tersebut. Dari Nyisrum Serambi Tanjung Permais, sekian berita malam di Jumat 21 September 2018. Berita pagi, Serambi FM bisa anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat.